Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdarillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wasayyi'ati a'amalina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa man yudhi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 wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Agung Al muawana Sanggau Kalimantan Barat ini Jumat malam Sabtu 11 Sya'ban 1436 Hijriah untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa, Allahumma aslih lana binaan yang itu warahmatu amrin, wa aslih lana dunia yang itu ma'ashuna, wa aslih lana akhirat yang itu ma'aduna, wajalin hayat azizat lana di kuli khaib, wajalin mauta rahaat lana di kuli syar. Wahai Allah, berbaikilah urusan. Agama kami yang merupakan Benteng diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami Yang di dalamnya tempat Tinggal kami Dan perbaikilah urusan akhirat kami Yang di dalamnya tempat Kembalikan Dan jadikanlah kehidupan Sebagai tambahan Dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan Dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema bekal ramadhan untuk keluarga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah pertanyaan timbul Kenapa sebelum memasuki bulan Ramadan Timbul ataupun harus mempunyai bekal Kenapa tidak ada bekal bulan syawal untuk keluarga Kenapa bulan Ramadan Ini pertanyaan harus kita tanyakan Sehingga kita merasa penting dengan tema ini Maka ketahui lah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhan, kenapa kita harus mempunyai bekal untuk memasukinya. Karena Ramadhan bukan sembarang bulan. Ramadhan, bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di bulan tersebut di dalam Al-Quran. Dan satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Ramadhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan allazi unzila fihil al Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumasy-syahra falyasum." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dan keterangan-keterangan yang jelas. Barang siapa dari kalian yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini salah satu sebab kenapa kita angkat tema bekal Ramadan untuk keluarga. Kenapa harus mempunyai bekal sebelum Ramadhan? Karena bulan Ramadhan adalah bukan sembarang bulan. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dengan nama Ramadhan adalah bulan Ramadhan. Kemudian sebab yang kedua, kenapa harus mempunyai bekal ketika ini memasuki bulan Ramadhan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengandungkan bulan Ramadhan dan membanggakan, memberikan kabar gembira tentang masuknya bulan Ramadhan. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada kum Ramadhan." Syahrun Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Faru Allah alaihum aswajalla siapa? Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita ingin kupas keberkahan Ramadan maka sangatlah panjang dan lebar ini yang menyebabkan kita mengangkat tema bekal Ramadan untuk keluarga jadi bekal Ramadan untuk keluarga kenapa Ramadan perlu bekal memasukinya dan usahakan Ramadan tahun ini harus beda dengan tahun kemarin kalau tahun kemarin kita Memasuki Ramadan asal saja mungkin Orang puasa, kita ikut puasa Orang sahur, kita ikut sahur Orang tarawih, kita ikut tarawih Tapi tidak ada membekas pada pada diri Ramadan tersebut Tidak masuk kepada diri kita Tujuan dari puasa Ramadan Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Ya Kontaknya Diam di situ Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Alia Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Membuat orang Memperhatikan perkataan kita Itu paling sulit Dan itu tugasnya para ustad Tadkala bapak ibu Sudah mulai konsentrasi Dengan apa yang saya bicarakan apalagi kita belum pernah bertemu sebelumnya siapa nih, Tuan Guru siapa nih datang-datang kemudian Bapak sudah konsentrasi dengan perkataan saya eh datang kotak infak ganggu nanti datang kue ganggu lagi eh, gimana gak ganggu Bapak makan saya diem saya juga ingin makan perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Sampai mana tadi? Nah, kan gara-gara kotak imbak Siapa yang pertama kali melempar? Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sampai mana tadi? Kenapa harus mempunyai bekal bulan Ramadan? Pertama, apa tadi? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Ramadhan. Bukti pengagungan Allah bulan Ramadhan yaitu salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Ramadhan satu-satunya disebutkan oleh Allah dari dua belas bulan dalam setahun di dalam Al Quran. Sebab yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Menyambut bulan Ramadhan Bahkan memberikan kabar gembira dalam dalam bulan Ramadhan Tentang datangnya bulan Ramadhan Seperti dalam hadis riwayat Imam An-Nasai Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA, Rasulullah SAW bersabda Atakum Ramadhan Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan Farawa Syahrun Mubarak Bulan yang penuh dengan berkah Firawallahu alaihum aswajaala Siyamah Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan atas kalian berpuasanya makanya boleh kalau dalam bulan Ramadhan kita memberitahukan kepada kaum Muslim selamat datang bulan Ramadhan bulan penuh berkah 1436 boleh itu sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini boleh Ngirim SMS Ngirim status, ngirim berita kepada kaum muslim Selamat datang, mengucapkan selamat kepada kaum muslim Tentang datangnya Ramadan, bulan yang penuh berkah Ini boleh Sebagaimana dalam hadis tersebut Bapak ibu saudara saudari yang dimuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya ingin mengupas Tadi Rasulullah SAW bersabda Atakum Ramadan syahrul mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan penuh berkah ini adalah gelar yang paling nyunnah sesuai dengan hadis rasul untuk gelar bulan Ramadan lebih baik dibandingkan kita mengucapkan Ramadan bulan suci yang dikenal selama ini di tengah kaum muslim Selamat datang bulan suci Ramadhan Tetapi Karena mulai Ustaz-ustaz ahlu sunnah Sudah mulai tampil Memberitahukan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Maka Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gelar yang paling Sesuai dengan hadis Rasul Untuk Ramadhan adalah Syahrul mubarak Bulan penuh berkah dan kalau ditanya apa itu berkah sekarang saya ingin menjelaskan kata berkah agar nantinya dari kata berkah ini kemudian kita ambil contoh-contoh keberkahan Ramadan agar kalau sudah tahu berkahnya Ramadan akan menancap di dalam hati Sanubari Kemudian tekad Ingin menjadikan Ramadan tahun ini Harus beda dengan tahun kemarin Harus lebih baik Begitu cara kajian kita Karena Ramadan Bulan penuh berkah Saya ingin menjelaskan kata berkah dulu Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 98 Inna awwala baitin wuz'a nas alladhi bi-Bakkah mubarakaw wa hudan lil Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diletakkan untuk manusia beribadah di dalamnya adalah yang berada di kota Bakkah nama lain dari kota Mekah yang penuh dengan berkah nah, apa maksudnya Mekah Masjidil Haram Kaabah Musyarrafah penuh dengan berkah Imam Al-Qurqubi rahimahullahu ta'ala mengatakan Ja'alahu mubarakan li tadawu fil amali fi fal barakatu kathratul khair artinya Allah menjadikan beribadah di Ka'bah beribadah di Masjidil Haram penuh dengan berkah kenapa karena orang beribadah di Masjidil Haram itu banyak kebaikannya pahalanya dilipatkan Salat di Masjidil Haram, Rasulullah SAW bersabda: Salatun fil Masjidil Haram bniati al-fisalah. Salat di Masjidil Haram diganjar dengan seri, seratus ribu salat fi masiwau di selain masjid-masjid yang lain. Pada masjid-masjid selain Masjidil Haram. Jadi kalau orang ngangkat takbiratul ihram di Masjidil Haram, Allahu Akbar sampai selesai itu satu salat diganjar seratus ribu salat. Makanya kemudian beliau mengatakan, "Fal barakatu kathratul khair." Maka arti berkah adalah Banyaknya kebaikan Berarti Kalau kita katakan Ramadhan Bulan Mubarak Bulan penuh berkah Bulan yang penuh Dan banyak kebaikannya Nanti akan saya kupas Bagaimana kebaikan-kebaikan Ramadhan Yang tidak ada dari bulan-bulan lain Di bulan-bulan lain Ini arti pertama berkah Yaitu kebaikan yang banyak dan bertambah Itu arti berkah yang pertama Arti berkah yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam ayat Al-Quran Wa aurathna al al-lazina kanu yustab'afuna fil-ard Masyariq al-ardhi wa magharibah al barakna hawlahu artinya dan kami wariskan surat al araf ayat 137 kami wariskan kepada orang-orang yang mereka itu tertindas timurnya bumi dan baratnya artinya orang beriman nanti akan menguasai barat dan timur dunia yang mana bagian baratnya kami berikan berkah di dalamnya Apa makna berkah? Perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang diuliakan oleh Allah Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassiri Pemimpinnya para Ahli Tafsir Beliau berkata di dalam kitab Jami'ul Bayan Yaitu kitab yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari Beliau mengatakan wa magharibah allati barakna fiha yaqulu allati ja'alna fiha alkhaira thabitan daiman li ahliha kami jadikan berkah di bagian barat bumi maksudnya adalah kami jadikan kebaikan di bagian barat tetap dan terus-menerus berarti makna berkah yang kedua adalah Kebaikan yang tetap Dan terus menerus Ini dua makna dari berkah Maka kalau kita katakan Ramavon Bulan penuh berkah Berarti Ramavon Bulan yang kebaikannya banyak Dan terus bertambah Tanpa henti Yang kedua Ramavon Bulan penuh berkah Artinya Ramadan yang kebaikannya terus menerus Tidak pernah terputus Paham sampai sini? Kalau kita katakan Ramadan Mubarak Maka Bapak Ibu mungkin di Masjid Agung nanti ketika masuk bulan Ramadan Tancap lang nama ataupun tulisan Selamat datang Ramadan Mubarak itu lebih nyunah dibandingkan bulan suci Kenapa? Karena arti suci nanti dipakai dengan arti yang lain Yang ada dalam kamus hadis ataupun syariat islam Sedikit pak menyinggung tentang berkah di masjidil haram Orang pernah bertanya kepada saya Ustaz Bagaimana menasihati tetangga Kenapa tetangganya pak Kalau diajak Solat berjamaah sulit Kenapa alasan dia Tidak mau solat berjamaah Kenapa pak Dia mengatakan kepada saya Mentang-mentang saya belum pernah menunaikan Ibadah haji dan umroh Maka dia mengatakan Sana kamu solat berjamaah Di masjid al-mu'awana Sampai kamu bangkotan tidak akan pernah sama dengan saya apa maksudnya saya ini sholat di masjidil haram satu kali takbiratul ihram sampai salam diganjar seratus ribu sholat ayo Pak, seratus ribu sholat yang tahu berapa tahun Berapa bulan, berapa hari Silakan hitung Yang tahu saya kasih minyak wangi Panitia gak ngasih hadiah Makanya saya ngasih hadiah saya Nah Seratus ribu sholat Kalau sehari Lima kali sholat sebulan kali 30 150 setahun kali 12 1.018 1.800 sholat ini 100.000 sholat berapa tahun? nanti ada faedah dari sini bukan hanya sekedar ini saya cerita begitu saja tidak berapa tahun? ada hadiahnya Oh ada alhamdulillah. Ah, saya masukin lagi berarti. <tik> Baik, ha. Ah, hitung ya, hitung yang jawab di akhir kajian kita kasih hadiah. Perhatikan Bapak Ibu, apa faedahnya saya menghitung seperti ini? Lihat bahayanya orang yang Ujuk dalam amal merasa amal ibadahnya sudah diterima ini penyakitnya ahli mak, ahli ibadah merasa amal ibadahnya sudah diterima akhirnya apa? meremehkan tidak mau ibadah merasa sudah banyak ibadahnya diajak sholat berjamaah di masjid agung mu'awana, gak mau saya sudah di masjid agung paling agung Masjidil Haram 100 ribu sholat satu kali, sedangkan saya umroh 12 hari hitung aja situ. Ini bahayanya dan ini pak berkaitan dengan bulan Ramadhan. Apa berkaitannya? Sering orang bertanya kalau bulan Ramadhan, ustaz apa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar? Sering orang bertanya, se saya kecil waktu SD atau sebelum SD sering diceritakan, orang mendapatkan Lailatul Qadar, biasanya adalah ada cahaya dari langit turun langsung masuk ke dalam rumah, langsung mengenai seseorang yang dulunya orang biasa, kemudian dapat Lailatul Qadar malam itu menjadi tabib, menjadi ustaz, menjadi kiai, tuan guru. Ini bohong. Dusta atas nama agama. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Orang dapat Lailatul Qadar. Asalnya sebelum dapat dia gila. Ketika dapat Lailatul Qadar jadi tukang obat, suka mengobati manusia. Ini dusta, jangan percaya. Lalu Ustaz tanda orang dapat lailatul qadar maka bapak ibu saudara saudari tidak ada dalam nas Al-Qur'an atau hadis Nabi yang sahih orang tanda orang mendapatkan lailatul qadar enggak ada yang ada adalah tanda lailatul qadar bukan orangnya anda Lailatul Qadar apa misalkan malamnya tidak panas, tidak dingin, malamnya tenang, tidak ada bintang yang jatuh, besok paginya matahari tidak menyinari dengan sinar yang sengat itu tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari tanda lailatul qadar. Adapun tanda orangnya dapat lailatul qadar enggak ada dalamnya dalam ayat Al Quran ataupun hadits Rasul. Kenapa pak? Karena agar tidak ada tadi ujuk-ujuk dalam amal. Ujuk itu apa? Merasa bangga dengan amal yang dia kerjakan. Oh, saya sudah dapat lailatul qadar. Berarti diampuni dosa saya yang telah lalu. Berarti sudah. Saya pasti masuk surga. Enggak usah salat. Enggak ada itu. Ya? Makanya dalam amal ibadah apapun tidak ada disebutkan oleh Rasulullah tanda orang haji mabrur, enggak ada. Tanda puasa diterima, enggak ada. Tanda salat diterima, enggak ada kenapa? agar kita tidak, apa tadi pak? ujub, apa itu ujub? Merasa bangga dengan amal Sebagaimana orang yang tadi sulit diajak sholat berjamaah Ini sedikit menyimpang Itu amalan hati Tidak ujuk dengan amal Mungkin pak penyapu sampah di luar sana Lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Orang-orang yang bersih Yang rumahnya mega Mobilnya mewah Kantoran pakai dasi Kenapa yang di sana amal ibadahnya tidak ujub, yang ini dibarengi dengan ujub merasa bangga dengan apa yang sudah dia kerjakan. Kembali kita ke permasalahan berkahnya Ramadan. Kenapa perlu bekal Ramadan? Karena Ramadan bulan berkah. Saya akan sekarang menyebutkan keberkahan Ramadan. Yang arti berkah tadi apa? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah yang kedua kebaikannya tetap dan terus menerus tidak pernah putus sekarang saya ingin menyebutkan kebaikan pertama dari bulan Ramadan sebelumnya saya ingin cerita kembali pak Ramadan tahun kemarin adalah Ramadan saya pertama di Indonesia saya baru-baru pulang dari Arab Saudi setelah 13 tahun menetap di Arab Saudi ini baru tinggal benar-benar di Indonesia Satu tahun setengah. ini Romong pertama saya di Arab Saudi Banyak kajian-kajian yang mengundang saya Sebelum berbuka puasa Salah satu panitia kajian adalah perusahaan alat-alat besar Traktor kemudian alat-alat pengangkat besar-besar mereka manggil saya Ustadz kajian sebelum buka puasa berapa waktunya wahai saudaraku waktunya Ustadz mungkin 20-15 menit saja dalam hati saya 20-15 menit ngapain nih Mukaddimah aja selesai ah sedikit pak menyimpang pak sebagian manusia sebagian muslim begitu untuk keperluan akhirat kenapa yang selalu paling sedikit paling rendah untuk keperluan dunia kita mau yang paling sempurna padahal dunia kapan kita mati sekarang dicabut malaikat maut tidak dibawa semuanya kecuali amal lihat, rumah yang kita bangun jangankan model rumahnya itu wastafelnya kita harus mau yang dari Jerman sempurna tapi giliran ke masjid sekedarnya giliran kurban mencari panitia kurban yang jual sapi atau kambing yang paling murah akhirnya apa tatkala musim haji hari raya idul adha datanglah sapi-sapi setengah kambing kenapa? karena panitia bingung mau beli sapi dengan harga segini, di mana? sering sekali seperti itu bagaimana? untuk urusan akhirat, ibadah nuntut ilmu aling sebentar paling sedikit dibandingkan dunia Contoh misalkan Ini namanya dalam hidup adalah Prioritas terbalik Ada sesuatu yang dipentingkan Tetapi yang dipentingkan itu ternyata tidak penting Contoh Pak Dan itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari Yang kita tidak rasakan Contoh Duduk di masjid di masjid ini tidak ada kalau di Masjid Anjar Masin banyak sekali sekarang. Di masjid biasanya ada waktu iqomah, tinggal sekian menit. Pernah lihat? Pernah lihat? Waktu iqomah tinggal sekian menit. Nunggu orang ini. Pas sudah habis bunyi tet tet tet imam belum keluar dari tempatnya. Langsung wah, terlambat imam. Kemudian menghasut kawan di sampingnya. Imam, mana nih imam? Terlambat. Padahal terlambat. Satu menit, dua menit. Yang kalau kita tunggu, kita duduk di mana? Di masjid. Selama kita duduk di masjid, diapakan oleh malaikat? Didoakan. Allah maghfirlahu warahamu wa atubah alaihi. Ya Allah rahmati syifullah. Ya Allah berikan taubat kepada si Fulan Ya Allah Ampuni si Fulan Itu selama duduk di masjid Terlambat sedikit saja imamnya sudah protes dia Coba Kita berapa lama duduk di depan televisi Menjadi sok, jadi politikus Haa untuk berita ekonomi, berita politik, berita ini yang kalau kita tahu tidak dikatakan pintar kalau tidak nonton tidak dikatakan bodoh wallahi pak, demi Allah, jamin saya kalau tidak, coba bapak ya tidak nonton berita selama sebulan tidak dikatakan bodoh Tapi ketika orang sudah berumur 30, 40, 50, baca Qur'annya masih terbata-bata. Itu yang benar-benar bodoh. Coba ditanya. Pak, umur berapa? 30, 40. Hafalan Qur'an berapa? Tiga kul. Kul huwa ahad, kul audhu berabil falak, kul audhu berabilnas. Tambah surat paling favorit, inna afayna. Yang semestinya dicapai Lebih utama dibandingkan Ya, yang seperti itu Maka banyak pak Dalam kehidupan kita sehari-hari ini Melakukan prioritas yang terbalik Saya beri contoh yang lain Dalam kehidupan berkeluarga Mumpung ada ibu-ibu ini Bapak-bapak, entah ini penyakitnya bapak-bapak Atau penyakitnya ibu-ibu Kalau lagi ngobrol di luar rumah Itu bisa berlama-lama ganti-ganti judul. Kadang judul ekonomi, nanti judul politik, resahful kabinet. Nanti judul beras plastik. Ujung-ujungnya. Ya ujung-ujungnya prostitusi artis. Ujung-ujungnya ngobrol sama kawannya bisa lama. Ngobrolnya di samping gorengan. Gorengannya yang tukang gorengan sampai pulang habis gorengannya. Belum selesai ngobrolnya. Tapi giliran ngobrol tuh sama bidadari-bidadari di belakang. Lima menit tengkar. Nah, yang aturan habis isya itu kita ngobrolin keluarga sebelum tidur. Kita berbicara dengan istri bagaimana hari ini, bagaimana anak-anak, bagaimana pendidikan anak lima menit tengkar itu namanya prioritas terbalik sering manusia seperti itu nah saya kembali ke cerita saya tadi saya bilang cuma 20 menit ya akhi. iya ustaz orang-orang pada datang 20 menit sebelum azan maghrib akhirnya apa? ya sudah lah saya sampai bingung dari rumah ke perusahaan itu saya bingung ini materi yang akan saya sampaikan apa? lihat, sekarang saja kita sudah ini belum masuk apa-apa. Baru mukaddiman. Yang saya sekarang. Belum masuk apa-apa. Baru mukaddiman. Saya bingung apa yang ingin saya sampaikan. Maka. Alhamdulillah. Dengan takdir dari Allah. Saya dapatkan ide. Saya bilang pak. Waktu saya 15 menit sampai 20 menit. Saya cuma dalam kajian ini. Ingin mengatakan kepada bapak ibu sekalian waktu itu saya bilang kepada jamaah pada waktu itu satu pertanyaan saya siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan semuanya mulai menoleh ke kanan menoleh ke kiri menoleh ke bawah ada yang mulai ngambil handphone nyari di internet keutamaan Ramadan Wallahi pak, wa, demi Allah Tidak ada satu satu orang pun yang tahu Keutamaan bulan Ramadan Apa berkahnya Ramadan, gak ada yang tahu Ini pak penyebab utama Bedanya kita dengan para sahabat Ini penyebab utama Bedanya kita dengan imam-imam kenapa mereka bulan Ramadan seminggu hatam Quran dan itu bisa dilaksanakan di 2015 ini pak itu gak mustahil sudah banyak yang nyoba seminggu hatam kok bisa 3 hari hatam sudah banyak yang nyoba enggak heran itu pak bulan Ramadan kenapa Karena mereka tahu nilai Ramadan Mereka tahu berkahnya Ramadan Bagaimana kita akan menghargai Ramadan Kalau seandainya kita tidak tahu bulan Ramadan itu apa Maka ini fungsinya bekal Ramadan untuk keluarga Agar seperti yang saya ucapkan tadi Agar kita tidak cuma Kalau dalam bahasa banjar itu tidak cuma Empat kambing ribut Artinya apa? ikut orang puasa ya puasa Ikut orang sahur ya ikut sahur Ikut orang berbuka ya ikut berbuka Malam terawih ya ikut terawih Tapi tidak ada ruh sama sekali gara-gara tidak mengetahui bekal Ramadan inilah akhirnya nanti orang-orang masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ini hadis mengerikan, Pak. Jangan sampai Anda masuk nanti dalam bulan Ramadan masuk ke dalam hadis ini. Apa bunyinya? Rubbasa'imin hamdhu min siyami illal ju' wal 'afash. Berapa banyak orang yang berpuasa arti berapa banyak berarti ada orang yang berpuasa berarti banyak orang yang berpuasa berapa banyak orang yang berpuasa pahala dari puasanya cuma lapar dan haus kata-kata kata-kata berapa banyak menunjukkan ada dan adanya itu banyak dan itu mungkin naudzubillah kita ya capek pak, apalagi di Kalimantan Barat, saya dari kemarin dari Sintang, kemudian ini terakhir, ini malam ini di Sanggau panas pak capek kita puasa, nahan lapar, haus bersetubu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari cuma dapatnya lapar, haus gak ada pahalanya, nol pahala capek Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak tahu Kedudukan Ramadan Berkahnya Ramadan Tidak tahu dia Ini yang menyebabkan akhirnya Dia sekedar puasa Dia sekedar ikut Tadi, kambing ribut Ikut Orang-orang terawih Di Masjid Agung rame, ya ikut Malam kedua Ketiga berkurang masjidnya Ya ikut juga Enggak ada nilai Ramadan sama sekali dalam dirinya Makanya Pak Sebelum saya ucapkan Tentang keberkahan Ramadan tadi Pentingnya mengetahui berkahnya Ramadan Itu tadi yang kita sebutkan Agar kita benar-benar menghargai Ramadan Saya pernah berkata Bapak, Ibu Satu tahun ada dua belas bulan Kemudian dari 12 bulan tersebut ada bulan Ramadan Bulan Ramadan Allah ingin kita banyak-banyak ibadah Dibandingkan kita mengais dunia Cukup sudah 11 bulan Yang jualan cukup Satu bulan banyak ibadah Satu bulan perbanyak di masjid Baca Quran bersedekah 11 bulan aturan kita sudah manage, Pak. Kita sudah atur ekonomi kita Wah wow, Ustaz kalau begitu berarti saya enggak jualan dalam Ramadan ini Padahal Ramadan lagi ramai-ramainya Ustaz Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan Wallahi pak Mulai saat ini Tanamkan dalam hati Saya tidak akan pernah mengusik 10 hari terakhir saya Laylatul Qadar lebih berharga dibandingkan 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun Kapan kita bisa seperti itu pak? Kalau mengetahui berkahnya romadhon yang akan kita sebutkan setelah sholat isya. Ini katanya 10 menit lagi. Tulisannya besar lagi. 10 menit lagi sholat isya. Habis sholat isya bubar. Ada lanjut. Oh ya, kalau bubar alhamdulillah. <laughs> <laughs> ya, ini bapak ibu saudara-saudari. Saya sebutkan sebelum <hih> azan. Sebelas bulan Allah kasih kita untuk bekerja dunia. Silakan satu bulan coba luangkan waktu untuk banyak ibadah, baca Quran, banyak ibadah dalam artian ibadah praktis seperti baca Quran, seperti sholat di masjid, memperbanyak ibadah di masjid dibandingkan lebih banyak di luar masjid. Satu bulan aja pak, sebelas bulan apakah nggak cukup kita ngais rezeki? Nah, kapan bisa tertarik seperti itu? Kalau sudah mengetahui berkahnya Ramawali. Mudah-mudahan ee uh Sebagai mukadimah ini nanti kita akan jelaskan setelah sholat isya berkahnya ramadan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu alaihi muhammad, Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala wa rasulihi nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang tentang menyebutkan tentang keberkahan ramadan. Penyebutan keberkahan ramadan ini tujuannya adalah agar kita benar-benar memaklumi bahwa ramadan bukan sembarang bulan. Keberkahan ramadan yang pertama bisa dilihat dari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Artinya, bulan Ramadan yang ditandai dita, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini menunjukkan keagungan dan keberkahan Ramadan. Kenapa menunjukkan keagungan dan keberkahan Ramadhan? Karena Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang merupakan firman Allah, petunjuk bagi manusia, keterangan-keterangan yang jelas, pembeda yang hak dan yang batin, Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Ramadhan untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya Imam Ibn Qaisir, rahimahullah taala, mengatakan, "Fakad Madah Allah taala syahrul Syam min sairil Syuhur. Allah Subhanahu wa Taala telah memuji bulan puasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bi'anektarahun baynihina liinzalil Qur'anil Alaihi fihi. Yaitu dengan memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an di dalamnya dari bulan-bulan yang lain. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua dari bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar adanya dalam bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munziri sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami memberikan di dalamnya peringatan. Ini keberkahan yang kedua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking berkahnya Lailatul Qadar, maka Allah subhanahu wa alaihi wa sallam menyebutkan Man hurima khairaha faqad hurim Barang siapa yang diharamkan Di dalam bulan Ramadan tidak mendapatkan Laylatul Qadar Maka sungguh dia benar-benar diharamkan dari segala kebaikan Ini yang saya katakan tadi Ketika kita mengetahui berkahnya Ramadan Bahawa di dalamnya ada Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar adalah sebuah malam Khairun min alfi syahr Yang lebih baik dibandingkan seribu malam Apa maksudnya? Beribadah pada Laylatul Qadar Bertepatan dengan Laylatul Qadar Itu lebih baik dibandingkan beribadah Dari seribu bulan yang tidak ada Laylatul Qadarnya Sedangkan seribu bulan Itu kira-kira 83 tahun sekian yang mungkin umur kita tidak sampai seitu Kalaupun umur kita sampai sebegitu Tidak semua 83 tahun tersebut kita gunakan untuk ibadah Ini menunjukkan keutamaan Nailatul Qadar Dan itu berkahnya Ramadhan Makanya Rasulullah SAW menyatakan Man hurima khairaha faqad hurim Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan Nailatul Qadar Dia benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun Artinya Orang yang mendapati bulan Ramadan Tapi tidak dapat lailatul Qadar Itu rugi serugi-ruginya Makanya Bapak Ibu seperti yang saya ucapkan tadi Bahwa Sepuluh hari terakhir Tidak ada yang namanya ke pasar Nyari baju baru Gak ada Yang sudah tahu ilmunya Gak ada Gak ada yang namanya Buat-buat kue Gak ada Lihat Rasulullah SAW Orang yang diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau, Aisyah Rasulullah anak berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dah kalal ashru. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk ke dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Jadda beliau bersunggu-sunggu washat dal mikazar dan mengikat tali sarungnya. Ini kiasan untuk menjauhi istrinya, tidak mengijma istrinya. Dan wasad dan wa ayqabah ahlah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang tahu ilmunya Pak, sepuluh hari terakhir itu semestinya tambah banyak masjidnya. Makanya di sepuluh hari terakhir Rasulullah SAW beriktikab untuk benar-benar konsentrasi ibadah. Ini enggak. Sepuluh hari terakhir tambah sedikit sap masjid teraweh. Sibuk di mana? Mall Supermarket Pusat perbelanjaan Mempersiapkan kue Mempersiapkan pakaian Anda yang beli baju gak cocok Pergi lagi ke pasar Wallahi pak rugi Ramadan tahun ini gak boleh begitu Kenapa pak? Kenapa bu? Atur, atur Sebelum Ramadan beli bajunya Sayang 10 hari terakhir bulan Ramadan Mungkin ini Ramadan terakhir kita Tahun kemarin saya baru ber-Romadhan riah dengan ibu saya tiga, tiga, tiga pekan sebelum ini ibu saya meninggal Berarti itu Ramadan terakhir beliau Mungkin ini Ramadan terakhir kita Yang di dalamnya ada seribu bulan aneh pak orang ada kesempatan tinggal mengambil tapi dia remehkan makanya Rasulullah SAW mengatakan rokima amfu rojulin ada roka falam yumfar lah artinya sungguh hina seseorang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya kenapa karena gara-gara tidak menggunakan sebaik-baiknya Ramadan ini yang saya katakan Ramadan tahun ini harus beda dengan Ramadan tahun kemarin ini bapak ibu itu keberkahan Ramadan yang kedua bayangkan satu kali sholat pas bertepatan dengan Lailatul Qadar maka pada saat itu kita diganjar seperti orang beribadah 83 tahun sekian yang mungkin kalau umur kita gak sampai segitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Riwayat Tirmidzi. Artinya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Ingin buktinya? Coba di masjid ini, yang umurnya 70 tahun, angkat tangan. Hah? Enggak ada? berapa pak? 72, dua. dua, cuma satu? Dua, ya, yang 70 tahun? Saya kasih hadiah. Silahkan pak maju jalan bapak yang maju. Panitia kasih. Ah, mana lagi? 83 puluh tiga. Delapan puluh tiga mana? Cari tangan buat. Coba lihat. Coba sedikit kan? Sedikit Benar kata Rasulullah Wasallam. Hanya sedikit yang lebih dari itu Itu kalau seandainya Umur kita sampai segitu Itu pun bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Tidak semua kita gunakan untuk ibadah Apa buktinya? Tidur kita sehari berapa? Normalnya 8 jam Kalau umurnya 60 tahun Berarti tidur digunakan 8 jam selama 60 tahun berarti 20 tahun kita tidur 20 tahun tidur ya kemudian dikurangi lagi 60 kali kurang 20 berarti 40 kurangi sebelum masa balik 15 berarti 40 kurangi 15 25 kurangi makan, minum jalan-jalan Buang air besar, buang air kecil 20 tahun. Berarti berapa? Sisanya 5 tahun. Bukankah Lailatul Qadar luar biasa? Aneh, Pak. Ya. Saya jujur ketika menja masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Bulan Ramadan sebagian besar kaum muslim di masjid Nabawi. tapi sebagian orang ada yang bekerja di hotel-hotel memang gajinya besar 100 dolar, per, 100 dolar per malam kerja sebagai guide, ngantarin tamu ke sana ngantarin tamu ke sini nanti dikasih tip, dikasih gaji juga oleh travelnya 100 dolar 100 dolar per malam tapi apa bisa dibandingkan dengan Lailatul Qadar? Tidak bisa. Begitu juga kita zaman sekarang yang jadi pedagang, 10 hari terakhir, ya libur, libur. Lailat, kenapa pak libur? Lailatul Qadar. Libur. Bukan haram bekerja, bukan. Tapi sayang pak, jangankan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, akhir leilah menghidupkan malam, Begadang di malam hari, tidak tidur. Itu orang yang ghufrallahumma takadzamain zameh wa mata diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Ini enggak malam sepuluh hari terakhir makin ramai acara lawat. Wallahi pak penipu. Penipu itu semua yang televisi yang bukan acara Islam itu penipu. Menghapuskan pahala. Rugi, Pak. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Itupun kalau diterima. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu keberkahan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, keberkahan Ramadhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadhan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu para syaitan dan pemimpin jin di bulan Ramadhan. Ini berkah yang sangat luar biasa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tufthu fihi abu abul sana, utuglu fihi abu abul jahim, utuglu marfihi maradat syaitan, utuglu fihi abu abul jahim, utuglu maradat syayatin. Artinya di dalamnya di bukakan pintu-pintu langit pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka di dalam bulan Ramadan diikat dengan rantai syaitan-syaitan dan pemimpin-pemimpin jin ini berkahnya Ramadan makanya orang dalam bulan Ramadan lebih suka beribadah dibandingkan selain Ramadan. Masjid-masjid tadarusan. Pak, bulan Ramadan masjid-masjid tadarusan para sahabat begitulah mereka setiap malam. Itu kebiasaan mereka setiap malam di rumah-rumah mereka. Sekarang apa kabar kalau di rumah-rumah kita? sinetron sana tok show sini semakin malam semakin hot itu bedanya para sahabat dengan kaum muslim di zaman sekarang itu sebab kenapa mereka mendapatkan ridha Allah dijamin diridhai oleh Allah yang berujung surga adapun sebagian orang tidak ada jaminan sama sekali Bapak Ibu saudara-saudari keberkahan Ramadan yang keempat yang saya sebutkan tadi yaitu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu langit, dibelenggu dengan rantai para setan dan pemimpin jin. Ada kalau ada orang yang bertanya, "Ustaz, bukankah dibelenggu para setan dan pemimpin jin? Kenapa masih ada yang maksiat? Menipu tatkala jual beli, berdusta, tidak jujur bersumpah palsu tatkala bulan Ramadan tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tidak salat dalam bulan Ramadan maka kenapa ustaz padahal kan syaitannya sudah diikat berzina di bulan Ramadan padahal jinnya sudah diikat kenapa yang tahu jawabannya saya kasih hadiah kenapa kenapa masih ada maksiat kalau di Banjarmasin ada namanya warung sakaduk. Apa itu warung sakaduk? Kalau pas siang hari bulan Ramadan, itu warung ditutup dengan kain-kain seperti itu. Kelihatan cuma kaki-kakinya. Kenapa masih ada di tengah kaum muslim seperti itu? Padahal syaitonnya, jinnnya diikat dengan rantai. Siapa yang tahu jawabannya? Nah. Kenapa? Kenapa? Nah, ikhwan dirahmati oleh Allah, manusia bermaksiat karena beberapa sebab. Yang pertama karena bisikan syaitan Nah, sekarang syaitannya sudah diikat dengan rantai di bulan Ramadan. Di sana ada penyebab yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsal ammaratun bisu." Ada hawa nafsu yang benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Ini penyebab kedua manusia bermaksiat jawaban yang kedua silakan Pak. jawaban yang kedua kenapa jin dibelenggu tetapi masih orang banyak maksiat maksud dari hadis tadi adalah bahwa seseorang di bulan Ramadan dipersedikit, diminimkan untuk bermaksiat lebih condong untuk beribadah kepada Allah dan itu terlihat dalam bulan Ramadan jadi maksud bahwasanya pintu langit dibuka, pintu surga dibuka pintu neraka jahanam ditutup syaitan dan jin dibelenggu dengan rantai maksudnya adalah minim maksiat dalam bulan ramadhan banyak ibadah orang bulan ramadhan ini jawabannya kenapa orang masih banyak maksiat di dalam bulan ramadhan keutamaan keberkahan yang keberapa? Empat. yang keempat, sekarang keempat yang keempat, keberkahan Ramadhan, yaitu Ramadhan bulan dikabulkan doa. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inna Lillahi Azzawajalla Inda kulli fitratin fitrin autaqau wa dzalik fi kulli leila. Artinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya di setiap harinya ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan doa dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang yang tidak dikabul yang tidak ditolak doanya. Salah satunya da'watus sa'in, doanya orang yang berpuasa. Maka yang keempat keberkahan Ramadan, Ramadan dikabulkan doa. Di dalam bulan Ramadan jika berdoa dikabulkan doa. Yang kelima, dalam bulan Ramadan sebagaimana yang sudah saya sebutkan hadisnya tadi, walillah utaqo minan nar wa dzalika kulli laila artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka dan itu di setiap malam bulan Ramadan dan ini bantahan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan ahli Allah bahwasanya ada riwayat yang sering diucapkan oleh para para ustaz, para kiai, para tuan guru agama ya bahwasanya Bulan Ramadan 10 hari pertama adalah rahmah. 10 hari kedua maghfirah. 10 hari ketiga itqun minan nar. Ini hadis Bapak Ibu saudara-saudarin diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena di dalamnya ada Ali bin Zaid bin Jada'an Hadisnya lemah, tidak boleh dipercayai. Bahkan hadis ini bertentangan dengan hadis tadi Lihat hadis tadi berbunyi apa? Allah mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka Dan itu di setiap malam bulan Ramadan Bukan hanya sepuluh hari terakhir Hati-hati para ustaz Yang menyebarkan hadis ini Itu hadis lemah Tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW dan sesuatu yang bukan hadis rasul disandarkan maka kita akan berdosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan Faliyatabawa maq'adahu minan nar riwayat bukhari barang siapa yang berdusta atasku maka ambil tempatnya yang paling pantas di neraka enggak benar hadis itu karena menyelisi pemerdekaan Allah di setiap malam bulan Ramadan bukan hanya 10 hari terakhir ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan itu. Keberkahan-keberkahan Ramadhan. Masih banyak yang lain. Di antaranya penghapusan dosa. Ya. Kemudian. Di antaranya. Ya penghapusan dosa seperti misalkan hadis riwayat Bukhari man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma, ma siapa yang diampuni dosanya karena iman dan berharap Allah diampuni dosanya yang telah lalu, diampuni Pak dosanya yang telah lalu. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Ini yang menyebabkan para ulama mengatakan, "Ya ja, Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrut tilawatil Quran wa itami ta'am." Datang bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran dan memberikan sedekah perhatikan pak, saya ingin cerita saya lima tahun di kota Madinah setiap awal Ramadan pasti saya melihat, pasti saya melihat di Masjid Nabawi di hari pertama orang membukakan puasa, pasti bertengkar, habis asar pasti bertengkar, kenapa? bertengkar lah pak bertengkar rebutan lapak membukakan puasa. Kalau di kita Pak, bertengkar lapak parkiran. Ini orang bertengkar lapak membukakan puasa. Misalkan dari sub sini sampai ujung sana dia sudah bentang plastik. Kemudian datang orang. Ya akhi, wahai saudaraku, kenapa ini di sini? oh saya duluan saya duluan kemudian yang ini mengatakan enggak saya tujuh turunan di sini. kenapa demikian pak ini orang yang cerdas pak ini yang menyempatkan bulan Ramadan ini yang tahu kedudukan Ramadan karena kalau dia kehilangan lapak berarti sebulanan perlu dia kehilangan membukakan puasa orang yang berpuasa Padahal ganjarannya orang yang membukakan puasa apa? Ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama moderator kita. Habis sholat isya saya diberi waktu kapan setengah jam ustaz Setengah jam nggak cukup ini. Kenapa? Karena di sana ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam Quran Muhammad. Di antaranya membukakan puasa. Salah satu penyebab sebagian besar kaum muslim tidak tahu nilai Ramadan Karena dia tidak tahu amalan apa yang saya harus lakukan dalam bulan Ramadan Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka perhatikan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala diampuni dosa yang telah lalu yang telah lalu pak, berapa dosa yang kita lakukan? diampuni gara-gara iman sepuasa yang iman dan berharap pahala makanya jangan pernah remehkan puasa Ramadan jangan pernah remehkan Ramadan Ramadan bukan hari-hari biasa jangan samakan Ramadan dengan hari-hari biasa Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin mengambil bekal. Tadi baru mukadimah. Mengambil bekal Ramadan untuk kita, keluarga kita. Apa yang harus dipersiapkan? Apakah mengisi kulkas? Sebagian orang itu Pak, kalau bulan Ramadan dia berfantasi dengan makanan Nih perhatikan ibu-ibu Berfantasi dengan makanan Makan selain bulan Ramadan Ya Di dalam bulan Ramadan Dia datangkan makanan-makanan yang gak pernah datang ketika selain bulan Ramadan Kue-kue hadir Kalau puas bulan bu, Pas buka puasa seakan-akan balas dendam bulan Ramadan bukannya tambah kurus, tambah gemuk kenapa? karena porsinya ditambah laki-laki bulan Ramadan tas pinggangnya bertambah besar maksud saya tahu tas pinggang? perut tas pinggang permainan dibawa kemana-mana kadang-kadang melebihi ibu hamil Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Persiapan pertama Yaitu dari sisi psikologis Mental Dari sisi mental Apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan mentalnya yaitu Bulan Ramadan Mental kita harus persiapkan Yaitu bulan Ramadan Untuk ibadah Persiapan mental untuk ibadah bulan Ramadan bukan untuk selain ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat Rasulullah sebelum bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Mempersiapkan mental. Cara mempersiapkan mental apa? Yaitu lihat saya sebutkan. Orang di luar Ramadan tidak pernah baca Quran Jangan pernah berharap di dalam bulan Ramadan bisa menghatamkan Quran Di luar Ramadan Tidak pernah puasa Jangan pernah berharap di dalam bulan Ramadan kuat puasanya Makanya di hari pertama, hari kedua, seminggu pertama Pokoknya kadang-kadang rumah sakit penuh Kenapa? Sakit mah Kenapa? Karena jarang puasa Ini rahasia di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim Aisyah radhiallahu anha bertanya berkata karena yasumuhatna nakula kada sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan Sya'ban sekarang ini beliau berpuasa dan kami katakan kami anggap beliau tidak pernah berbuka saking seringnya berpuasa. Ini adalah latihan sebelum Ramadan Orang bisa karena biasa Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Eh Afwan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin minasyhur mata sumu min sya'ban hai Rasulullah kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan sya'ban aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan sya'ban maka beliau menjawab Zalikah syahrun yang fuluh anhu nafs baina rojabawa Ramadhan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia yang terletak antara bulan rajab dan bulan Sya'ban bulan Ramadhan maka pak bekal pertama yaitu bekal psikologis mental yaitu dibiasakan dilatih dari mulai sekarang kita untuk menghadapi bulan Ramadhan bekal kedua, bekal program yang apa yang akan dilakukan bulan ramadhan apa yang akan dilakukan bulan ramadhan, bikin jadwal pak bikin jadwal saya baca quran habis subuh sekian, habis zuhur sekian, habis asar sekian, habis maghrib sekian, habis isya sekian, habis terawes sekian satu jus itu sepuluh lembar Kalau Bapak Satu hari Satu lembar Berarti sepuluh hari Satu jus Betul? Dua puluh hari Tiga jus Tiga puluh hari Tiga Dua puluh hari dua jus Tiga puluh hari tiga jus Ingin lebih daripada itu apa? Satu hari satu jus Caranya bagaimana Ustadz? Ya bikin planning sesuai dengan kemampuan masing-masing Ya Misalkan sholat lima waktu Dan seperti yang saya ucapkan tadi Pak Bu Ini gak akan bisa dikerjakan Kalau orang masih mengundang dunianya dalam bulan Ramadhan, Masih sibuk dengan rumah makannya Masih sibuk dengan dagangnya di pasar masih sibuk dengan pekerjaan lemburnya sulit ini pembicaraan ini sulit kalau orang dalam bulan Ramadan masih sibuk dengan dunianya maka bapak ibu saudara saudari coba bikin satu hari satu jus gimana caranya habis subuh dua lembar habis subuh, habis zuhur dua lembar habis asar dua lembar dua lembar, kita koran berapa lembar, besar-besar lagi koran yang kalau bapak baca satu huruf dari koran, satu koran berapa halaman berapa halaman hah, 16 suka baca koran bapak. ya 16 halaman. Saya kemarin waktu ke Ponti dari Banjarmasin, Jakarta, Jakarta, Pontianak, Pontianak, Sintang. Ada di salah satu maskapai pesawat mengatakan, "Ibu-ibu, bapak-bapak, para penumpang mohon maaf, koran habis." Auz billah dalam hati saya. Ini koran habis dia minta maaf. Baca Quran enggak pernah minta maaf. Al-Quran itu adalah Petunjuk Coba bapak beli handphone Tanpa baca petunjuk Mana bisa menggunakan sebaik-baiknya handphone Ini bukan masalah handphone Ini masalah hidup Surga neraka Masa Al-Quran gak pernah dibaca Aneh orang setiap harinya Bahkan berbulan-bulan gak pernah buka mushab Bahkan yang sangat ironi Televisi 50 inci Di rumah mushab gak punya Aneh dikantongi pak selalu Qurannya terutama bulan Ramadan bikin program ya bulan Ramadan saya baca Qur'an bulan Ramadan saya bersedekah sisihkan, saya pernah bertemu dengan orang yang manajemen sedekah, beliau mengatakan Ustadz saya penghasilan biasa-biasa saja seperti layaknya orang-orang berpenghasilan tapi saya punya manajemen dalam keuangan saya ada sekian persen saya sediakan untuk bersedekah makanya saya bisa berkurban Ustadz makanya saya bisa berumrah Ustadz bukan semuanya untuk dimakan untuk dipakai bahkan ada sebagian orang kadang-kadang ini gak tahu saya penyakit bapak-bapak atau ibu-ibu kalau ada orang ingin bersedekah, sulit sekali tapi giliran pergi ke mall, ke supermarket maka semuanya dimasukin, bahkan ada sebagian orang beli sesuatu karena lucu ih lucu beli ah, beli karena lucu mangkok lucu beli ah warna lucu, beli Nah, penyakit siapa nih? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya, beli karena lucu, makan tuh lucu. Kan fungsi harta cuma tiga, Pak. Dimakan itu akan habis, keluar dipakai akan hancur disedekahkan itu yang akan harta kita di akhirat ini beli karena lucu coba, dia apain dari tiga ini di mana? ini bapak ibu dimanage keuangannya, bikin planning bulan Ramadan saya di masjid agung hari pertama membukakan puasa Ya ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu prestasi yang pantas. Itu yang kalau bulat, kalau hari Idul Fitri dia pakai pakaian yang paling bagus, dia bertakbir, itu yang paling pantas Idul Fitri yang kayak gitu. Bukan Idul Fitri yang semu. Nah. Ya. Tapi yang benar-benar Pak, terasa sekali orang yang 10 hari terakhir berjuang bergandang, baca Quran itikap di masjid ya terasa sekali ketika besok lebaran, subhanallah terasa sekali itu benar-benar hari kemenangan hari kembali kepada fitrah hari kembali kepada berbuka, terasa sekali karena kita 10 hari dikekang untuk ibadah mencari laylatul qadar itu yang idul fitri hakiki bang ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka bekal yang kedua bikin planning sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti Pak, nanti nih begini. Ketika kita bikin planning, nanti ada bisikan-bisikan iblis. Apa itu contoh? Sering nih ditanyakan bulan-bulan Ramadan, Ustaz, mana yang paling baik? Baca Quran menghatamkannya atau baca satu ayat tapi tahu tafsir tahu tafsirnya sebab turunnya bacanya bagus tapi cuma satu ayat maka ini bang bisikan iblis trik iblis mengganggu manusia ujung-ujungnya tidak baca ini trik orang-orang malas membeda-bedakan mana yang lebih utama mana yang lebih utama akhirnya nggak dikerjakan dua-duanya Wallahi pak, saya sarankan Tutup televisi, Ramadan Kenapa? Sayang pak, wallahi sayang Kalau kita duduk Bisa berjam-jam, itu kita gunakan Untuk baca Quran yang mana Bulan Ramadan Disebut dengan bulan apa? Al-Quran Ini bulan Ramadan Hahaihi, <tuh> sebelum Sahur, hahaihi <tuh> orang sebelum sahur itu wabil ashar hum yastafirun di waktu sahur mereka istilfar kan terbalik hihi hi, lawak itu wallahi pak syaiton-syaiton berbentuk manusia menghapus pahala menghilangkan derajat Ramadan di sisi kita maka bikin planning pak bikin planning, tapi bikin planning jangan ngoyo, sesuai dengan kemampuan masing-masing, habis subuh saya begini habis zuhur saya seperti ini bacanya, bikin planning dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, bekal yang ketiga nah ini penting, yaitu bekal ketiga persiapan pengetahuan tentang fikih beribadah di dalam bulan Ramadan persiapan tentang fikih beribadah dalam bulan Ramadan, ini bekal ketiga sebelum masuk Ramadan gali pak, banyak-banyak ilmu Ramadan diantaranya fikih bulan Ramadan Fikih beribadah bulan Ramadan yang pertama Ini perhatikan baik-baik Dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah Dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah Apa maksudnya? Usor Ramadan semangat terawih Setengah jam sebelum Isya sudah duduk di sab pertama Eh, subuh telat ini gak manfaat saya sering mengatakan saya sering dan saya katakan ini dengan sadar bahwa kita tidak terawah sebulanan tapi sholat lima waktu tepat pada waktunya berdosa gak saya ulangi kita misalkan gak terawah sebulan gak terawah tapi sholat lima waktu pada pada waktunya selama sebulan dosa gak Kenapa? Karena terawih sunnah Makanya yang kerja perawat malam-malam Dokter malam-malam Silahkan Tidak terawih Sunnah Cuma kehilangan kesempatan Untuk diampuni dosa Karena Rasulullah SAW bersabda Man qama ramadhan imanan wahtisaban Gufira lahumata qadda mamil zambi Barang siapa yang dibangun malam Solat terawih Pada bulan ramadhan Maka diampuni Dosanya yang telah lalu Kehilangan itu saja, tapi berdosa? Enggak, enggak berdosa. Maka dahulukan yang wajib pak. Dibandingkan yang sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Wa ma takqarrab ilayyabdi bi shayin ahabbi ilayim maftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Yang wajib dulu baru yang sunnah sama dalam permasalahan misalkan puasa Ramadan tapi gak sholat, uh gak manfaat ini. Ramadan puasa tapi gak sholat, gak manfaat kenapa gak manfaat? karena para ulama diantaranya Abdullah bin Abbas mengatakan tiga hal, tiga hal yang apabila Iya tiga hal yang bergandengan tiga hal dengan tiga hal apabila dikerjakan salah satu dari tiga ini maka tidak akan diterima salah satunya yang pertama taati waati wa ta Allah waati ta Rasul taati Allah taati Rasul jika cuma taat kepada Allah nggak taat Rasul nggak diterima taatnya yang kedua uh Abdullah wabil walidaini ahsana Berba uh, beribadah kepada Allah semata dan bakti orang tua siapa yang ibadah kepada Allah tapi durhaka orang tua tidak diterima amalnya yang ketiga akimus sholah wa'atuz zakah dirikan sholat dan bayar zakat siapa yang bayar zakat tapi tidak sholat tidak diterima, sama siapa yang puasa Ramadan tapi tidak sholat tidak diterima Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar rajuli wasyiriki wal kufri tarkus shalat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, fa man faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Lihat keluar sana, yang ninggalin sholat berapa, bejibun, masuk dalam hadis ini, kafir ada sahij, riwayatir milih, ini fikih beribadah yang pertama, dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah, sama, ketika berikan sedekah, biasanya orang bulan Ramadan mengeluarkan zakat banyak, maka lihat. Lebih penting mana, wajiban mana, memberikan kepada pembantu rumah tangga kita atau kerabat kita? Mana? Kerabat dibandingkan pembantu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Asyadatu alal al miskin, sadakah. Wasyadatu alal dirrahim, sadatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan bersedekah kepada orang yang mempunyai kerabat maka itu dua pahalanya pahala sedekah dan pahala menyambung tali siratul ini pak dahulukan yang wajib kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua fikih beribadah yang kedua yaitu beribadah Perhatikan kualitas bukan asal dikerjakan puasa. Perhatikan puasa. Bukan asal menahan lapar, haus, dahaga, jima dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari bukan. Bukan sekedar puasa. Tapi puas puasa yang tinggi kualitasnya yang diterima oleh Allah yang mendatangkan ampunan yang dimaksudkan dalam hadis rasul riwayat bukhari man sama ramadhan imanan wahdi sahaban wufira lahumata qadda ma minram barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu bukan sekedar puasa ikut orang ribut orang sahur ikut sahur orang buka puasa ikut puasa orang terawih, enggak tapi puasa yang maksimal. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, radiyallahu anhu, beliau mengatakan kunu liqabulil amal asyadda minkum ihtimaman bil amal. Alam Allah, azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu allah minal muttaqim. Jadilah kalian, orang-orang yang memperhatikan amalnya diterima atau enggak? Kita tadi sholat isya. Terima enggak? Itu yang diperhatian kita. Jangan hanya sekedar beramal lebih perhatian diterima atau tidak bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa yang ahli salat banyak yang ahli puasa banyak yang ahli sedekah banyak tapi yang diterima hanya orang-orang bertakwa ini fikih yang kedua perhatikan kualitas amal fikih beribadah dalam bulan Ramadan yang ketiga yaitu perhatikan tujuan puasa apa pak tujuan puasa agar bertakwa Allah berfirman ya Ayyuhalladzina hamilukubibahaleikumussiyam kamakutibahalladzina min kablikum laalla kuntat takwuhai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atasnya agar kalian bertaqwa. Ini tujuan puasa, Pak. Maka kalau puasa, puasa itu sebenarnya, Pak ya. Sebelumnya saya ingin menyebutkan. Ada hadis Rasul yang saya sebutkan tadi, rubba fa'imin hauduhum min, min siyami ilal ju' wal 'ats. Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya cuma lapar haus. Hati-hati jangan-jangan kita itu hati-hati. Sebabnya kenapa dia cuma dapat lapar haus? Karena dia tidak paham tujuan puasa. Orang puasa pak Menahan makan Menahan minum Menahan bersetubuh Kalau di luar puasa Makan minum dan bersetubuh Halal gak? Halal gak? Halal Berarti Orang berpuasa adalah Mendekat proses Lihat dia, ya, Perhatikan ini fikih Proses mendekatkan diri kepada Allah Dengan meninggalkan yang halal Itu puasa pak proses mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal itu puasa nah puasa ini tidak akan sempurna pahalanya kecuali dengan juga meninggalkan yang haram masa kita puasa yang halal saja kita tinggalkan masa yang haram nggak kita tinggalkan ini yang menyebabkan puasanya cuma lapar dan haus Puasa-puasa Ramadan ya, Matanya masih jelalatan Melihat artis-artis cantik Enggak manfaat pak puasanya <tik> Melihat sinetron Tambah bulan Ramadan, tambah rame Karena memang iblis seperti itu Tidak ingin dia kita sempurna puasanya ya Ramadan-Romadhan Masih dengar musik-musik Yang diharamkan oleh Allah Bukan didengarkan Al-Quran Ramadan, Ramadan Lisannya masih mengghibah Berdusta, bersumpah palsu Namimah, Ramadan Ramadan, kakinya dijalankan hal-hal yang diharamkan Ramadan, tangannya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan Ini sama Tadi perhatikan Puasa meninggalkan yang apa tadi Pak? yang halal tidak akan sempurna puasa kita meninggalkan yang halal tanpa kita meninggalkan yang haram kalau ada orang puasa masih mengerjakan yang haram seperti mengerjakan amalan sunnah meninggalkan amalan wajib bermanfaat enggak? itu pak cara memahami fikih Ramadan tujuan puasa apa? Takwa. Oh berarti saya Ramadan harus lebih takwa. Jaga lisan, jaga mata. Ya, jaga pendengaran. Ibu-ibu, Ramadan Ramadan buka aurat. Enggak manfaat. Pahalanya sangat berkurang yang ajib, aneh, luar biasa saya kadang-kadang kepada sebagian kaum muslimah di Indonesia di luar masjid ketika bekerja dia pakai pakaian serba setengah setengah paha, setengah lengan setengah dada, setengah otak setengah akal tapi giliran ingin sholat pergi ke masjid, bawa mu kena kemudian dipakai bu, saudari muslimah itu sebenarnya pakaian di luar sana Bukan hanya pakaian, tak kalah sholat. Bukannya yang ibu pakai. Itu sebenarnya pakaian muslimah. Ramadan-Romadhan masih buka aurat. Tidak manfaat puasanya. Bukan tidak sah. Tidak manfaat. Tidak pahala. Ini memahami fikih Ramadan adalah tujuan puasa apa? Takwa. Wow. Yang terakhir. Fikih Ramadan Tujuh fikih Ramadan yang keempat yaitu mengetahui amalan-amalan penting dalam bulan Ramadan, saya sebutkan secara sengka, apa, cepat karena ini sudah mau pertanyaan ya amalan-amalan penting dalam bulan Ramadan, apa aja yang pertama, sholat lima waktu yang kedua berpuasa karena iman dan berharap pahala benar-benar puasa yang ketiga sholat teraweh bersama imam sampai selesai kenapa karena rasulullah saw bersabda man qama maal imam hatta yang syarif kutibalahu qiamulailah barangsiapa yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan pahalanya seperti orang sholat semalaman suntuk. Subhanallah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang keempat bersedekah. Bulan Ramadan terkenal dengan bulan sedekah. Dan sedekah Pak, ingat sedekah itu. Ini fikih bersedekah ya Pak. Jadi seperti yang saya sering singgung dalam kajian-kajian saya. Bahwa orang itu beribadah Jangan asal ibadah Jangan asal tunai kewajiban Jangan asal puasa, jangan asal sholat Jangan asal sedekah Sedekah yang paling utama Yang kita inginkan Rasulullah wasallam pernah ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Ayyus sadaqati a'wamu ajran Wahai Rasulullah Sedekah apa yang paling besar Pahalanya Ini hadis menyinggung orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya tapi gak mau bersedekah lihat, sedekah yang paling besar pahalanya, sebelum saya artikan, sebelum saya sebutkan hadisnya, saya ingin berikan muqadimah, Pak, Bu orang kaya, punya harta miliaran, bersedekah bulan Ramadan 100 juta wajar orang kaya Punya harta ratusan juta bersedekah bulan Ramadan Satu masjid agung Dia yang nanggung buka puasa Wajar Yang di luar kewajaran apa? Kata Rasul SAW Sedekah yang paling besar pahalanya Juhdul Muqil Artinya Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan keterbatasan harta Dan dikeluarkan dengan susah payah dia gak tahu besok makan apa Tapi mau sedekah hari ini Ini yang lebih besar pahalanya Sedekah pak Ini amalan keempat, amalan kelima Bersungguh-sungguh baca Quran Jangankan kita Rasulullah di lambulan bulan Ramadan Dua kali hatap Selama Ramadan Itu Rasul Yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang Semestinya kita lebih dari itu Ustaz saya ingin bertekad Pokoknya tahun ini saya akan menghatamkan Quran Bagus Mudah-mudahan Allah menolong Diniatkan dari sekarang Harus bikin planning Dicoba-coba dari sekarang Ini masih tanggal 11 Syaban Masih sekitar 27 atau 28 hari lagi Coba Mampu gak saya sanggup gak Seminggu hatam Bagaimana pemikiran seminggu hatam Berarti sehari lima jus Wah Ustaz lima jus Bagi orang yang biasa baca Quran Pak Satu jus itu setengah jam Apakah terkurangi kita Program kita hidup di dunia setengah jam Habis subuh setengah jam Habis zuhur setengah jam Habis asar setengah jam Habis magrib setengah jam Habis isya setengah jam Silakan, masih berapa? Dua 2 setengah jam. Masih 22 setengah jam kita miliki untuk dunia kita. Nah. Ya kan harus logik. Lo harus masuk logika hitungannya. Ustaz kok enggak bisa ya? Nah, permasalahannya berarti bukan pada kitanya, tetapi permasalahnya waktunya enggak berkah. Taib Amalan yang ke-6 Mengerjakan umrah di bulan Ramadhan Senilai dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini jangan lewatkan orang-orang yang diluaskan rezekinya Ayo daftar dari sekarang Umrah di dalam bulan Ramadhan Senilai haji bersama Rasulullah Hadis riwayat Muslim Amalan yang ke-7 Iktikaf di bulan Ramadhan Amalan ke-8 memperbanyak doa zikir dalam bulan Ramadan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini itu bekal-bekal Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bertekad Ramadan tahun ini harus beda Ustaz. Saya dulu pernah mengatakan kepada kawan saya, "Tuh, televisi kardus-kardus." Masukin kardus sudah Ustaz Tapi hari pertama doang Hari kedua keluar lagi dia Betul Pak Mengganggu betul Kecuali mungkin Bapak ingin nonton Televisi-televisi Islam yang sekarang sudah masuk Roja TV Dan Insan TV dan yang lain Mengganggu betul Pak Semakin Ramadan Semakin menarik cerita sinetronnya Apalagi episode terakhir subhanallah mengganggu pak sayang Ramadan kita Ramadan adalah hari-hari mahal maka wallahualam uh, kalau boleh saya bercerita pribadi saya Ramadan saya enggak keluar Banjarmasin dan itu saya buktikan tahun kemarin karena keluar kalau keluar Banjarmasin pak masuk ke bandara orang pakai perempuan pakai celana lebih pendek daripada celana SD dalam tanda kutip mendingan mulus enggak merusak pemandangan dunia 5 tahun waktu masih saya ditinggal di Arab Saudi saya pulang ke Indonesia liburan musim panas 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya melihat di beberapa daerah di Indonesia perempuan lagi ngetrend ini sekarang sudah tidak ada tren trend lagi ngetrend memakai pakaian pakaian ketat anak pakaian anaknya SMP dia pakai jadi kalau berdiri kelihatan pusarnya kalau duduk kelihatan belakangnya mendingan kalau seandainya tubuhnya bagus enak dipandang mata mendingan itu pun dosa apalagi merusak pemandangan dunia ukuran tubuhnya gak teratur maknai sendiri dah itu ini Bapak Ibu Saudara-saudari maka tidak akan keluar Roma, Ramadan di masjid, Masjid Imam Syafi'i di samping rumah saya. Masjid rumah, masjid rumah. Ya, harus Ramadan sayang. Harus kita mengetahui keutamaan Ramadan sehingga kita benar-benar memaksimalkan Ramadan kita. Wallahu'alam ini yang bisa sampaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita cukupkan Rasulullah, Nabi Muhammad, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Silahkan kepada pertanyaan nah. uh, Baiklah, sama sekalian yang Diniakan Allah SWT Demikian tadi, kemudian dari tegal uh, Ramadhan Untuk keluarga kita Kemudian kita masuk sesi dan kita ada apa namanya? kepada beliau untuk angkat tangan. Ya. Saya baca langsung ya. Apakah boleh etikap di 10 terakhir Ramadan? Cuma malam sampai pagi saja. Karena pagi saya sore kita pagi sampai sore kita bekerja sebagai PNS, boleh? Kalau tidak bisa lembur, ya ini juga. Manage Pak dari bulan Ramadan para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta masuk Ramadan artinya 6 bulan sebelum Ramadan mereka mikirin Ramadan itu nanti gimana makanya minis tapi boleh kalau seperti ini kejadiannya boleh dan itu sebagai usaha dia tapi bukan dikatakan i'tikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah karena yang namanya i'tikaf itu dari mulai malam ke-21 misalkan malam ini malam 21 asar tadi sudah masuk sudah masuk masjid Sampai kapan? Sampai lebaran Malam lebaran baru keluar Itu iktikaf Tapi kalau seandainya ada guru Ada alasan dia PNS, tidak bisa leb, tidak bisa libur, tidak bisa cuti maka tidak mengapa ini juga termasuk menggunakan sebaik-baiknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan saya berharap di Masjid Agung Al-Mu'awana Sanggau ini 10 hari terakhir bulan Ramadan benar-benar amir, makmur dengan kegiatan Ramadan jangan larang orang iatikaf kenapa? karena dia ingin menggapai lain Atul Al-Qadar bagaimana kalau puasa dua tahun yang lalu belum dibayar apa boleh dibayar fidyah karena lagi hamil atau menyusui maka jawabannya puasa dua tahun yang lalu belum dibayar uh, belum dibayar kenapa? dalam artian ini dia itu tidak puasa kenapa? kalau tidak puasanya karena sesuatu yang syar'i maka dia harus bayar harus diqoboh Ya harus dikobok misalkan saya tidak puasa 2 tahun yang lalu karena sakit karena haid karena nifas maka itu harus bayar harus kobok tidak boleh fidya tetapi kalau dia punya hutang puasa 2 tahun yang lalu karena malas puasa padahal dia sudah balik padahal dia muslim berakal mampu mukim maka tidak ada qadha atasnya dia hanya wajib bertaubat ini perhatikan bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin SMA sudah balik tapi enggak puasa maka enggak ada qadha kecuali apa kecuali taubat beda dengan misalkan perempuan laki-laki balik tapi belum puasa awan perempuan perempuan haid perempuan nifas tapi kok gak puasa belum juga dibayar hutangnya maka pada saat itu dibayar sekarang ingetin waktu SMA saya haid 7 hari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian berarti 15 ta eh, 3 tahun saya gak puasa 3 tahun 3 kali 7, 7 hari Karena wanita haid biasanya 7 hari. Oh berarti 21 hari harus bayar tuh puasanya. Karena dia meninggalkan puasa karena urus syari'at. Adapun yang meninggalkan puasa karena tidak ada alasan hanya karena malas, maka pada saat itu yang ada hanya taubat. Adapun yang ditanyakan seperti tadi, dua tahun yang lalu saya tidak puasa, sekarang saya wanita hamil, sekarang saya wanita menyusui, maka bagaimana? Maka saya katakan, ya tetap dia harus dihukum. Adapun wanita hamil, wanita menyusui, masalah lain. Artinya sekarang dia hamil, sekarang menyusui, tidak sanggup untuk puasa. Maka bagaimana? Wallahu a'lam juga tetap dikotbah. Itu pendapat yang saya ambil. Mungkin dijawab. Tidak pertanyaan aja masukian. Ya. Itu pendapat yang saya ambil. Meskipun sebagian ulama dia mengatakan wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa maka dia membayar fidyah. Tapi siapa yang ingin mengambil pendapat itu dipersilakan. Wallahu a'lam. Apakah sama bacaan doa berbuka puasa yang wajib dengan yang sunnah? Maka bacaan buka puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah Zahab al wa btallatil-Guruku wa thabta ajri insya Allah. Itu bacaan ketika berbuka puasa. Baik ini Pak, puasa sunnah atau puasa wajib. Apakah ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang makan sahur akan mendapatkan doa dari malaikat ia? Ya. Akan mendapatkan doa malaikat. Dan ini keutamaan sahur. Saya berharap di sanggau ini nanti ada khusus ustad yang menjelaskan tentang fikih puasa. ya Fikih puasa. Di antaranya yaitu menjelaskan tentang sahur dan semisalnya. Sahur itu berkah. Salah satu keberkahan sahur adalah didoakan oleh malaikat mendapatkan rahmat, ampunan, dan tawbat. Wallahu'alaikum. Bagaimana hukum menghadiri undangan buka bersama Yang mana setelah berbuka sholat maghribnya Tidak di masjid tapi berjamaah di rumah Maka kalau laki-laki wajib berjamaah di masjid Orang buta saja di zaman Rasulullah Lihat ya Buta Satu buta Tidak ada penuntun Jarak antara dia dengan rumahnya banyak binatang buas Jarak antara dia dengan rumahnya jauh Banyak pepohonan Yang ketiga Yaitu dia uh, sudah tua lima hal ini meskipun dia mempunyai kudur, tetapi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Hulan, kamu mendengar azan gak? iya wahai Rasulullah, kalau begitu pergi ke masjid maka pendapat yang lebih kuat Wallahu alam, seorang laki-laki diwajibkan untuk pergi ke masjid maka ketika ada buka puasa Mendingan buka puasanya dipindah ke ke masjid biar kita tidak meninggalkan sholat berjamaah ya buka puasa kan sama saja buka puasa intinya kan ingin membukakan puasa lebih baik dipindahkan ke masjid. Allahul alam yang terakhir ya bagaimana kita memberi buka puasa kepada orang yang puasa tapi puasanya nggak diterima apakah kita dapat pahala? Kita kan gak tahu puasa orang itu diterima atau tidak Ya tetap saja bukakan puasa siapapun yang ingin kita bukakan puasa Dalil membukakan puasa Karena tadi tidak cukup ya Saya sebenarnya amalan-amalan itu Yang saya sebutkan 1-8 tadi Termasuk harus dijelaskan Membukakan puasa itu bagaimana Yang paling bagus membukakan puasa apa Apakah nyedain kolak atau nasi kuning di Kalimantan Barat nasi kuning ada? Ada. Ya. ya. Ataukah dien kurma mana yang lebih utama? Ini ini sebenarnya perlu dijelaskan. Karena kita sekali lagi malam ini kita belajar ibadah sebenarnya bukan sekedar ibadah tapi ibadah bagaimana ibadah yang maksimal. Wallahu alam cukup kira Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya juga berterima kasih kepada Badan Takmir Masjid Agung Al-Muawana di Sanggau Kalimantan Barat atas kesempatannya saya mengisi tabligh akbar di sini. Mudah-mudahan tadi menjadi bekal, benar-benar bekal Ramadan kita. Kalau boleh saya kasih tema, moto Ramadan di Masjid Agung Muawana ini adalah Ramadan Bulan Ibadah. Tidak ada hari tanpa ibadah bulan Ramadhan. Bikin planning sampai dari sekarang. Ramadhan bulan ibadah. Apapun yang kita bisa dijadikan sebagai bentuk ibadah, jadikan itu bulan Ramadhan. Kerjakan itu dalam bulan Ramadhan. Wallahu'alam subhanakallahumma okay, wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa demikian tadi ee dari peserta tekal tekal kita